Langsung saja, kagak usah banyak bicara Artisnya banyak sekali Yang satu ini asli Kelahiran kota Buaya Surabaya Tergolong pedangdut Beken, Jawa Timur to. Di Belantika Musik Dangdut Dia sangat berpengalaman Sekali, ada SNP Indonesia Ada kompak Community, Dwi Ratna Nju, Palapak 心爱感 you yeah. di sana yang tawuran pasti bukan SNP ya duduk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh